selanjutnya ini lagu yang lagi rame banget Bapak sekarang. Semuanya pasti tahu, Indonesia tahu. Cuman bedanya ini versi Koplo-nya. Lagu terbaru buat kalian semua. Yo, The Viva